Kalau cuma pelit, tidak mau diambil duitnya. Kalau seraka, sudah tidak mau ambil, diambil barangnya orang. Itu seraka itu. Itu yang banyak pejabat Indonesia. Sudah punya triliunan, masih juga rampok uang negara. Itu seraka itu. Kalau air sebanyak ini, dikasih setengah genggam garam. segera atau asin? Segera atau asin? Asin. Dia minumlah muridnya. Muntah Asin betul Lalu gurunya Mengambil lagi yang setengah Genggam itu Dia buang di sungai 50% tadi kan Simpan di gelas 50% nya lagi Dia buang di sungai Lalu gurunya mengambil gelas yang kosong diambil air dari sungai Lalu disiru minum Minum Setelah diminum, tanya Bagaimana rasanya nak? Segar Begitulah hatimu Kalau masalah itu Tempatnya kecil hatimu Maka masalah itu akan menghumpit dadamu Kamu akan merasa sengsara Kenapa? Karena tempatnya sempit Tapi kalau masalah itu tempatnya lapang Hatimu lapang Maka insya Allah Masalah itu tidak akan menghimpit dadamu Berarti Masalah itu sebenarnya Bukan masalah Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah Ada ini yang di depan pakai jaket Saya boleh tanya? Boleh tanya dek? nih nih ya sampean Boleh tanya? Boleh Nabi yang paling mulia siapa dek? Kamu yakin Nabi ada dosanya? Tidak ada. Nada. Nabi yang paling pertama nanti masuk surga? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apakah Nabi pernah menyakiti orang? Tidak ada. Apakah Nabi pernah bohong? Tidak ada. Apakah Nabi pernah menyakiti tetangganya? Tidak ada. Apakah Nabi pernah berkhianat? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya apa Nabi tidak ada masalahnya? Apa Nabi tidak ada masalahnya? Banyak masalahnya Itu Nabi bu, Banyak masalahnya Apalagi kita yang tukang gosip Ayo Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Coba Coba lihatin saya di depan sini Ini Ada yang tidak ada masalahnya di sini Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini mana ada orang yang ada masalahnya Coba saya kasih lihat Ada-ada sekalian Waktu waktu kuliah apa masalahnya Hah? Mau sarjana Sudah sarjana selesai masalahmu Muncul masalah baru Apa Mau kerja Pegawai negeri Sudah pegawai negeri sudah kerja selesai masalahnya Tidak Mau jadi kepala bagian sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya muncul masalah baru mau jadi kepala dinas sudah jadi kepala dinas makin besar masalahnya apa mau jadi sekda sudah jadi sekda muncul lagi masalah baru apa mau jadi bupati sudah jadi bupati selesai masalahnya mau dua periode sudah dua periode selesai masalahnya ditangkap KPK iya toh tidak ada rendah ada masalahnya. Coba lihat Ada orang Sudah menikah Tidak punya rumah Sudah dua tahun menikah Belum punya rumah Empat tahun menikah Belum punya rumah Ada? Ada seperti itu? Ada Ada orang Belum menikah Sudah punya rumah Sudah menikah Malah dua rumahnya Apa masalahnya? ada anaknya Ada yang begitu? Ada ada lagi sudah punya rumah Ada anaknya Ada masalahnya Ada Apa masalahnya Mertuanya ikut campur Mertuanya baik Anaknya ada Rumahnya bagus Apa masalahnya Mau kawin lagi Tidak ada orang Tidak ada masalahnya Pak Coba lagi saya Kasih contoh adik-adik Istri cantik Eh hey. Istri cantik Kau kira bukan Masalah Masalah Apalagi kalau suaminya jelek Kok kira bukan masalah istri cantik Istri cantik digoda orang Masalah Berarti bagus kalau jelek istri Jelek istri dihina orang Mau pergi pengantin Duluan aja dek nanti ketemu di pesta Sampai di pesta Mana kok bang Tidak jadi dek lagi menceret Iya toh ada istri, masalah, cantik masalah, jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga, berarti banyak kalau bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Mana adoran tidak ada masalahnya? Ini Yang lagi ceramah, "Oh, banyak masalah saya ibu." Apa masalah saya? Setelah saya viral, Dek, banyak janda-janda curhat. Allah Karim. Ya dah Ustaz, baru saja meninggal suamiku Ustaz Ada kado doa penenang jiwa? Saya whatsapp lah ini kau baca Baru bangun ibu baca ini Mau tidur baca ini Kalau lagi sengsara baca ini Lama-lama dia bilang Ustaz Alhamdulillah hatiku sudah tenang Jiwaku sudah bahagia Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf Ibu Saya bukan imam, saya pencerama Tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak mana ada orang yang ada masalahnya. Ada orang yang mengatakan. Kenapa banyak betul masalah saya. Emang siapa kamu tidak mau ada masalahmu. Saya rajin sholat. Kok ada masalah saya ustaz. Siapa kamu tidak ada masalah. Nabi Muhammad. Pandu mulia. Tidak pernah bohong. Sudah dijamin pasti masuk surga. Penuh dengan masalah. Belum lahir. Sudah meninggal bapaknya. Belum lahir Nabi. Sudah meninggal bapaknya. Baru empat hari diambil ibu susunya. Empat tahun kembali ke ibunya. Baru dua tahun bersama ibu usia enam tahun. Meninggal lagi ibunya. Yatim piatu sudah usia enam tahun. Itu Nabi. Apalagi kita. Semua kita punya masalah. Nah kalau begitu. Ini catat baik-baik. Ini perlu dengar baik-baik bu. Catat baik-baik. Adek-adek. Di dunia ini hanya dua masalah. Di dunia ini hanya dua masalah. Satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dua masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan tidak usah dipikir. Kenapa? Biar dipikir tidak selesai. Ya tuh ibu, nggih. Yang kedua. Masalah yang bisa selesai Tidak usah dipikir Kenapa? Biar kau pikir Selesai juga Maka Yang penting sebenarnya adalah Bagaimana mengatasi masalah Nah Mengatasi masalah Semua orang punya masalah Iya toh Karena kita sudah sepakat Semua orang punya masalah Berarti masalah kita Bukan masalah itu Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Alhamdulillah. Allah tidak mengatakan. Das'at ad, kalau ada masalahmu kau profesor dulu. Das'at ad, ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Tidak. Das'at kau jadi masalah kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Apa ibu? Istainu. Sabar Perbaiki sholatmu Saya yang selesaikan masalahmu Itu janji Allah Bukan janji caleg Wah kalau caleg Andai saja kita bisa dijanji surga Surga pun dijanjinya Ayo pilih saya Sama-sama kita alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ada masalahmu telpon saya 24 jam Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya Iya kan? Tapi kalau janji Allah Allah janji kalau ada masalahmu Istai'idu bisabri wassalat Sabar Sholat Kalau ada masalah sebenarnya Nabi sudah bilang Semua perkara umatku ini baik Ada musibah Kena masalah Ada persoalan dalam hidupnya kalau dia sabar, pahala Kalau dia senang, bersyukur, pahala Kalau dia kaya, syukur, pahala Dia miskin, sabar, pahala Jadi apa? Semua jadi pahala Yang jadi masalah Kaya, kufur, miskin, tidak sabar Jadi dua masalah ini Dua kunci menghadapi masalah Sabar, sholat Ibu punya Ini bapak-bapak Punya istri yang cerewet Ada istri yang cerewet? Ada Bagaimana cara menghadapinya? Sabar Tidak usah diajak ngomong Biar kau ajak ngomong Tidak ada gunanya Lebih baik diam Saya kalau istri saya sudah mulai Keadaan gejala-gejala mau marah, Saya lebih baik ambil obat tidur Selesai masalah Karena biar kau jelaskan tidak masuk di akalnya Kau jelaskan satu muncul pertanyaan dua Selesai dua muncul pertanyaan tiga Selesai semuanya Dia ungkit lagi sepuluh tahun yang lalu Nah inilah perempuan ahli sejarah Maka Sa Sa Sabar Bagaimana ekspresi sabar? Kata Allah Al-lati isa asabatu musibah Kalu inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu, mau tahu ilmu sabar yang paling hebat? Ayub alaihissalam. Pernah baca kisahnya Ayub bu? Ayub alaihissalam itu kaya. Hebatnya dermawan. Yang banyak kita punya kaya pelit, serakah. Kalau cuma pelit, Bu, belum ganggu orang. Tapi kalau serakah, itu sudah ganggu orang. Kalau cuma pelit, enggak mau diambil duitnya. Kalau serakah, sudah enggak mau ambil, diambil barangnya orang. Itu serakah tuh. Itu yang banyak pejabat Indonesia. Sudah punya triliunan, masih juga rampok uang negara. Itu serakah tuh. Hebatnya Ayub kaya dermawan. Setelah dermawan Rajin ibadah Seluruh makhluk memuji Kecuali setan Apa kata setan Wah dia rajin beribadah itu Karena dia kaya Coba kalau dia miskin Allah berfirman saya lebih tahu dari kau Silakan kau uji Di uji Ayub Bangkrut hancur semua niaganya Terbakar kebunnya Binatang ternaknya kena khama Meninggal mati semua Datang setan Ayub Ngapain ko sembah tuhanmu? Sekarang dia ambil anak, sekarang dia ambil hartamu. Untuk apa ko sembah? Apa kata Ayub Alaihissalam? Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeun. Memang ini harta titipan Allah. Allah mengambil, ambil saja. Alhamdulillah saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak pernah menikmati kekayaan. Kata Allah, coba. Ko hebat toh? Sudah habis hartanya masih beribadah. Kata setan tidak. Dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya, kata Allah, silakan kau uji. Meninggal anaknya, datang lagi setan. Yub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Dia suka ada ambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeun. Anak memang titipan Allah. Allah mau ambil, silakan. Dia hanya titipan Allah. Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari nikah sampai meninggal tidak punya anak. Kata mahasiswa saya Saya juga Ustaz Sudah hampir sarjana Tidak ada anakku Bagaimana mau ada anaknya kalau kau tidak menikah Ada lebih parah lagi Bu Ada anaknya Tidak pernah menikah Ini lebih belem-belem Tidak -belem gini Ya kan Akhirnya apa Setan lagi berkata Dia begitu Karena dia sehat Coba kalau dia sakit Sakit lagi Ayub AS. Ketika sakit Datang lagi setan Ayub Ngapain kau sembah Tuhanmu Hartamu sudah habis Anakmu sudah diambil Sekarang hartamu Sekarang sakit kamu Apa kata Ayub Alhamdulillah Saya sudah sempat sehat Berapa banyak orang sejak lahir Sampai meninggal Tidak pernah merasakan sehat Sehat Saya sudah puluhan tahun Saya sakit Baru delapan belas tahun berapa, berapa lama Ayub sakit bu Berapa Berapa bu 18 tahun Isterinya berkata, "Bang, Abang kan nabi, doa minta kepada Allah supaya diberi kesehatan." Apa ketayub? Saya malu berdoa kepada Allah, sudah lama saya sehat. Saya baru 18 tahun, saya malu minta kepada Allah. Kita baru influenza. Ayub alaihisalam datang setan menggoda, tetap istiqamah. Terakhir Istrinya pun tinggalkan Ayub alaih Kata istrinya, bang. Saya capek ngurus kau, bang. Apa boleh buat saya tinggalkan kamu? Kata Ayub alaih kalau bahasa bugis. Lemuk natunya wamundi. Tega nian kau tinggalkan saya, sayang. Waktu saya sehat. Waktu saya kaya, kau dekati saya. Setelah saya sakit dan miskin begini. Kau tinggalkan saya. Kira-kira kalau ada istri begini, dek. Uyh. Cowok Kau tengok baik-baik itu perempuan Jangan sampai kau dapat istri seperti ini Ada uang abang disayang Tidak ada uang abang ditendang Ah, Jangan sampai begitu Ciri-ciri perempuan begitu dek Biasanya nongkrongnya di tempat-tempat mewah Jangan coba-coba Biasanya perempuan-perempuan begini dek Perhiasannya mewah-mewah Jangan sampai kau akan jadi sapi perahnya mereka. Nah, hati-hati. Tapi saya te, tema lain nanti kita bahas soal kiat sukses memilih jodoh. Lain kali itu karena di sini bukan tema itu saya dikasih. Ada-ada sekalian. Akhirnya istri Ayub alaihissalam dia tinggalkan. Tapi apa kata Ayub alaihissalam? Ya, Alhamdulillah saya sempat punya istri. Dia tidak tega, dia tidak sabar. Silakan pergi. Setelah itu. Allah memujinya malaikat memujinya Lalu Allah perintahkan Jibril Kau turun temui kekasihku Ayub AS Hentakkan kakinya di tanah Dia hentakkan kakinya di tanah Dengan izin Allah keluar air Seperti sejarahnya air zam-zam Lalu begitu muncrat air Allah perintahkan Ayub Buka bajumu Tutup Setelah basah bajunya Ayub AS diperintahkan Usap seluruh yang terkena penyakit dengan izin Allah sembuh dan dengan izin Allah pula berniaga lalu kaya lagi setelah kaya datang lagi istrinya inilah sifat perempuan tapi tidak ada di sini kan tidak ada di sini apa katai perempuan bang maafkan saya bang kata Ayub Yuffalessalam Iya saya maafkan kau tapi masih ingatkan waktu kau mau pergi saya bilang apa kalau kau pergi dan tinggalkan saya, kau datang, saya cambuk kau seratus kali. Akhirnya, Ayub Alaihissalam harus tunaikan janji itu. Ayub Alaihissalam cambuk istrinya seratus kali. Caranya apa? Dia kumpul lidi seratus. Tahu adik-adik lidi? Tahu lidi? Dia ambil lidi, dia jadikan seratus. Lalu dia pukul istrinya. Di mana dipukul? Mukanya bukan. Mana pukul? Perutnya tidak. Di mana? Ayub alaihissalam berkata, "Sayangku, angkat kakimu." Dia pukul telapak kakinya, "Mm, ini kau sudah tinggalkan saya." Mm, ah, boleh. Boleh seperti itu. Jangan tak, tak, anak boleh, ya. Ya. Nah, sudah. Itulah sikap sabarnya Ayub. Nah, ustaz, sabar itu berat. Ia memang berat. Kenapa? Karena hadiahnya Inna Allaha ma'as Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan, Allah bersama orang sabar. sampean aja ketemu das atletis. Sudah mau selfie. Padahal siapalah saya ini? Kok tengok saya ini jelek, pesek, hitam, ceper. Saya paling tidak senang kalau ketemu orang, eh ternyata aslinya kecil. Bilang kek ternyata aslinya gagal Apa hebatnya Sudah mau selfie Saya terima kartu lebaran Pak Prabowo kemarin lebaran Saya kasih lihat sama semua teman saya Hehehe Ucapan selamat hari raya dari presiden Itu padahal Prabowo Presiden ada masalah pensiunnya Kepada Allah Allah yang titip salam Siapa Orang-orang yang sabar, innallaha masabirin. Bagaimana ekspresi sabar itu? Satu ucapkan innallillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri cerewet. Tatap matanya, dengarkan dia ngomel, "Kalau sudah sudah, Dek, sudah." Balik kanan sambil jalan innallillahi. Jangan pula kau tatap mukanya baru kau bilang innallillahi. Oh, tambah ngamuk dia. Iya kan Nah dua Ekspresi sabar itu Tahan marah Tahan marah Bapak-bapak kalau ada di sini sudah berkeluarga Istrimu marah Tahan marahmu Bagaimana caranya Kalau mau pakai ilmu saya saya menyanyi Kalau istri saya sudah mulai marah Saya peluk dari belakang Bila kamu di sisiku Masih marah Ku tambah erat perlukanku Baru ku bilang Insab lah Masih ngomel Kalau saya sudah mulai ngomong Rasanya mau marah juga Saya ambil makanan Saya kunyah Supaya saya tidak ngomel Nah ibu-ibu coba amalkan ini ibu Kalau ibu sudah rasa mau ngomel Ambil kuaci coba Berhenti semua Berhenti ini marah Harus ada ilmunya untuk menghadapinya Marah Jadi kalau ada masalah Sah Sah Sabar Yang kedua Solat Ustaz Saya sudah solat Kenapa hidupku susah Betul kau solat tapi tidak ikhlas Hayalah solat Asar lagi nah, Bertindak ikhlas Saya sholat Ustaz Betul kau sholat tapi main-main Mulai takbir Ya Ispilar Mereka Iya kan Eh kau ketawa karena kau bayangkan diri sendiri kan Eh sholat kayak ditiup angin Ibu, kau ketawa karena membayangkan diri sendiri kan Iya Solatnya bukan ingat Allah Tapi cari duit Bukan cari Allah tapi cari duit Allahu Akbar Tadi ada duit saya du Saya ambil di ATM 200 ribu Mana ini 100 Saya beli pulsa 100 ribu Mana ini 100 Rab Rabbanala kalham masih dicari tuh Allahu Akbar. Sampai rekat kedua masih dia cari. Begitu assalamualaikum. Sal oh di bawah sadel. Semenjak kau solat kau cari duit. Apalagi kalau kau takbir kau lupa kunci mobilmu, kunci motormu kau lupa di parkiran. Percaya pasti kau sudah tidak solat yang kau ingat kunci. Lupa, lupa. Iya, wajar banyak masalah. Kenapa? Solatmu tidak ikhlas, salatmu main-main. Ada yang sholat tanya sama saya Ustaz Boleh enggak sholat Tidak pakai BH Ibu-ibu di Makassar tanya saya Saya bilang boleh Tapi Aduh bagaimana perasaannya ibu ya Apalagi kalau ibu ruku <laughs> Iya toh Coba bayangkan <laughs> Bapak-bapak tanya saya Ustaz Bagaimana boleh tidak itu solat tidak pakai celana dalam? Eh, ya Bagaimana itu kalau kau sujud? <laughs> itu menunjukkan bahawa kalian tidak ikhlas, tidak serius ketemu dengan Allah. Maka ada di sekalian, kalau ada masalahmu, perbaiki saja solatmu. Allah yang selesaikan masalahmu. Siapa pemilik dunia ini? Siapa pemilik dunia? Allah. Apa susahnya Allah menyelesaikan masalah kita dalam dunia Saya kasih contoh Adik-adik dek, -adik. Adik. Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan Bisa enggak Menurut ilmu akal Tidak mungkin Ya toh Kalau saya ikan yang masuk dalam perutku Tapi kalau Allah yang mau Bisa Siapa Nabi Yunus ya, bu, Bisa enggak perempuan Tidak pernah disentuh laki-laki Hamil Bisa enggak Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin Tapi kalau Allah yang mau Bisa Siapa Siti Mariam Cuma sekarang banyak perempuan Mau saingan Siti Mariam <Gülüyor> ya kan Boi bo, ada dek, bisa ndak manusia dibakar dalam api yang sangat besar hidup? Bisa ndak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Nabi Ibrahim. Satu hari satu malam aja ndak bangun pusing? Iya toh. Tapi kalau Allah mau, bukan satu hari dek, bukan satu bulan. Berapa? 309 tahun. Siapa? Asyabul Kafi. Itu semua tidak masuk akal Kalau kalian tidak percaya Berhenti kau jadi Islam Ada dalam Quran Tidak masuk akal Kalau Allah yang mahu Tidak ada yang tidak masuk akal Bagaimana masalah saya bisa selesai Allah yang selesaikan Bagaimana utang saya bisa selesai Allah punya cara Maka yang Allah minta Dekati saya Cara dekati Allah Salat Saya kasih lagi contoh Ade, ade. Halo. Saya misal-misal aja ini, misal contoh aja. Saya akrab dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya. Sultan. Saya lagi di Jogja. Mau keliling-keliling cari orang Sulawesi. Tapi tidak ada mobilku. Oh. Ustaz, saya lagi di Jakarta. Tapi tidak ada masalah Ustaz, tenang aja. Beliau telepon ajudannya. Ajudan? Siap. Itu ada Ustaz Dasad di bandara. Kau jemput, pakai mobil paling bagus, full tangki, kasih hadiah, kasih pembeli pulsa, kasih juga pembeli oleh-oleh. -ole. Contoh. Cuma contoh ini. Ya kan? 1 jam kemudian datang ajudan beliau. Kasih saya oleh-oleh... Bensin... Mobil... Lengkap dengan sopir... Selesai masalah saya soal mobil... Kenapa? Saya akrab... Dan kenal sama yang punya mobil... Ya... Selesai... Sebaliknya... Ada orang dari Sulawesi Selatan... Tak pernah kenal... Tak pernah ketemu dengan Sultan... Tidak pernah dilihat namanya... Tak pernah dengar namanya... Datang mendarat... Assalamualaikum... Boleh pinjam mobil Pak Sultan... Siapa ditelepon Siapa Kapolda Polisi Tangkap dia itu kan tipu Tak pernah kenal, tak pernah tahu Pinjam mobil, pasti itu kan tipu Begitu juga dalam hidup Tak pernah solat ada-ada sekalian Tiba-tiba ada masalah dalam kuliahmu Tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaanmu Kau tak pernah solat Solat cuma hari Jumat Paling terlambat datang, paling cepat pulang Orang khutbah kau tidur Tiba-tiba ada masalahmu ya Allah Capek sudah saya hadapi hidup ini ya Allah Tolong saya capek sudah hadapi hidup saya Allah berfirman Malaikat Karena dia sudah capek Cabut nyawanya Maka dari sekalian Tidak ada susahnya bagi Allah Selesaikan masalah kita ini Dan percaya Ketika Allah memberikan suatu masalah Pasti ada sisi kebaikannya Saya sudah minta ustaz Saya sudah sholat saya sudah perbaiki akhlak saya, saya sudah lakukan syariah kok Allah ndak kasih, justru masalah saya datang kalah. Contoh. Ini sering saya kasih contoh. Tamat SMA saya daftar Akabri. Mau jadi mau jadi tentara penerbang. Begitu tes fisik, Bu, ndak lulus. Kenapa? Cepir. Dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek Kau tidak rugi jadi Tuhan Kalau saya dalam jadi ketentara Teman saya lulus Dia sekarang Reser sebu Dua bunga, AKBP Di Polda Sulawesi Barat Pakai baret merah Saya pakai baret putih Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai Boleh baret merah sampai baret putih Saya ceramai semua Sampai general pun saya tunjuk-tunjuk Coba, Gagal lakabri Saya daftar fakultas kedokteran Ada Ini kisah hidup saya Tiga tahun berturut-turut Waktu itu namanya SMPTN Tiga kali saya ikut Fakultas kedokteran Padahal saya jurusan Fisika satu di sekolah waktu SMA Saya nazar puasa Tujuh hari berturut-turut Saya sholat tahajud 40 malam Berturut-turut Ibu bapak saya doakan saya saya ikut bimbingan tes satu bulan. Begitu keluar pengumuman, tidak ada nama saya. Tahun kedua ikut lagi. Tahun ketiga ikut lagi. Eh, saya malah lulus di Sospol. Komunikasi. Ya Allah, kenapa ku tidak luluskan saya jadi dokter? Taman saya lulus, Bu. Sekarang tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu, mau lebaran saya telpon. Kau pulang lebaran? Tidak. Eh, Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh kau tidak pulang lebaran sama orang tuamu. Kenapa enggak pulang? Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku Alhamdulillah. Saya tidak jadi dokter. Saya jadi Ustaz. Kemana-mana Bu enggak pernah saya pusing soal tiket. Termasuk hari ini saya enggak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Yang belikan tiket panitia. Jadi ada-ada sekalian. Ketika Allah memberikan sesuatu kepadamu, bukan masalah tapi itu ujian buat kamu. Saya kasih lagi contoh. 2013 yang lalu, saya ikut pilwali di Makassar. Sepuluh pasang calon pemilihan wali kota teramai di Indonesia. Sepuluh pasang calon pak. Kalau stad tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya Itu disebut positive thinking Saya tidak kalah Cuma suaranya lebih banyak Oh ternyata Allah tahu Dah saat Tak da usah kau jadi pejabat Setengah mati kau hormat Datang gubernur Siapa gubernur Datang kapolda Siapa general Datang presiden Siapa presiden Andai saya jadi pejabat Tapi karena saya jadi ulama mereka semua yang hormat sama saya Maka adik-adik sekalian Ketika ada masalah dalam hidupmu Bukan masalah yang jadi masalah Masalah kita adalah Bagaimana menyikapinya Dan selalu percaya Semua yang Allah berikan Semua yang terbaik Aduk, ibu-ibu, hafal tidak Asma'ul Husna? Hafal? Coba adik-adik Asma'ul Husna semua baik Tidak ada nama Tuhan yang jelek Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Salam Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah Il Azim Coba buka-buka Asma'ul -buka Husna Maha pengasih Maha penyayang Maha pengampun Maha kaya Maha pemberi Tidak ada nama Tuhan Maha menyengsarakan Maha bikin bangkrut Maha mempermalukan Tidak ada itu Lalu kenapa ketika ada masalah Kita tidak datang kepada Allah Yang banyak diantara kita Ada masalah kita datang sama manusia Coba kalau ada masalah Ada yang bingung soal jodoh di sini Tidak usah kau cari biro jodoh Lebih kau datang ke pabrik jodoh Siapa pabrik jodoh? Allah subhanahu wa ta'ala Bangun solat tahajud nggak usah pacaran, pacaran saris, apa pacaran saris? siapa ajar kamu? eh, bisa nggak sukses nggak pacaran? bisa, siapa contohnya? eh, saya bu, adek, istri saya itu yang selalu saya panggil mamanya cek, nggak pernah saya lihat, fotonya nggak pernah saya lihat, videonya nggak pernah saya lihat, nggak pernah saya lihat langsung, nanti setelah saya lihat setelah acat nikah pacaran siapa? Dengar ini ya dedek perempuan. Jangan kau percaya mulut laki-laki yang lagi jatuh cinta, biar dia ustaz. Apalagi kalau dia bilang ini Dek masih proses pernikahan. Proses perceraian ini. Jangan kau percaya. Hei. Kalau dia bilang gunungkan kudaki, lautanku seberangi. Prek! Hujan aja kau sudah lari. Ya Lebih baik kau minta kepada Allah Siapa kamu mau Tatap wajahnya Kau lihat itu dek Cewek-cewek sini Kau tatap wajahnya Kau sebut dia dalam sholatmu Salawati bayangkan wajahnya Ya Nabi salam alai Ya Rasul salam Bayangkan itu jodohmu Tapi jangan kau salawati istrinya orang Allah yang gerakkan hatinya Sudah itu kau minta Ya Allah kalau memang dia cocok bagiku Satukan hatiku dan hatinya Dan berikan kemampuan bagiku mendapatkannya Kalau dia tidak cocok bagiku Jauhkan hatiku dan hatinya Dan berikan bagiku untuk melupakannya Tidak usah kau jadikan status Dia minta Alhamdulillah anak-anak kita sekarang Apalagi anak-anak Selegram, -anak? tiktoker Rajin berdoa ketika ada masalahnya Tapi berdoanya bukan di atas saja dah di mana berdoa status ya Allah mudahkan urusanku Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Kau <laughs> berdoa kepada Allah. Nah, udah ini astagfirullahum, minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Maka begitu ada masalahmu dek, minta kepada Allah tingkatkan kesabaran perbaiki solatmu, serta itu minta kepada Allah. Lepas itu baik sangka Nah biasanya saya mau tanya Adik-adik Berapa rukun iman? Berapa? Lima atau enam? Enam Tapi itu teori Perhatiknya kita biasa rukun iman cuma lima setengah Maksudnya apa Ustaz? Dia hanya percaya sampai kepada Percaya kepada qadak yang nasib baiknya saja dia mau percaya, yang buruknya dia tidak mau terima. Iya toh? Kalau dia berdosa, dia minta diampuni. Tapi kalau mau berdoa, mau dikasih besok. Dia berdoa hari ini, Adek Dek. Nabi Sakaria Nabi Sakaria ada masalahnya apa? Mau minta anak. Kapan dia minta? Sejak usia 21 tahun. Kapan Allah kasih? Sembilan puluh tahun Berapa jaraknya itu Berapa jaraknya bu ha? 60 69 tahun Nabi Sakarya bu Minta anak 69 tahun Baru dikasih Nabi Adam Minta dipertemukan ketika diusir Dari sorga Minta dipertemukan Adam di irak Hawa di uh, India Bayangkan waktu itu di dunia hanya dua penduduknya Irak, India, Adam, Hawa Mereka saling mencari dua orang ini Berdoa ya Allah pertemukan kami Pertemukan dengan istriku kata Nabi Adam Ya Allah pertemukan dengan suamiku kata Siti Hawa Kapan Allah kabulkan 200 tahun di Padang Arafah Jabal Nur Jabal Rahmah. Itu Nabi Kita berdoa hari ini Mau dikasih besok Padahal itu tipu Maka ketika ada masalah, sabar, sholat, doa. Dan hebatnya kita orang Islam, begitu Allah tidak kabulkan doamu, percaya apa yang kamu minta itu tidak baik. Nah, sebagai penutup, suatu kali Nabi selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat Saudara-saudara sekalian Ada tidak yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul Nabi lalu bersabda Semalam saya bermimpi Allah membawa saya jalan-jalan masuk ke dalam surga Dan di dalam surga Allah memperlihatkan saya Ada manusia yang diberikan hadiah Ini hadiahmu Lalu manusia ini berkata Ya Allah Ibadah yang kulakukan Kebaikan yang lakukan Tidak sebanyak yang kau berikan Supaya gampang dipahami Saya kasih angka, supaya gampang Pahalanya cuma lima Allah kasih lima ribu Ya Allah banyak betul Tidak sebanyak ini pahala saya Lalu Allah sampaikan Wahai hambaku Ketahuilah itulah doa-doamu Waktu di dunia Yang saya tidak kabulkan Karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya Maka baru aku kasih kau sekarang itu berarti bahwa ketika ada masalah berdoa, pasti Allah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah kasih di akhirat. Adik-adik, Allah kabulkan doa itu ada empat caranya. Satu, Allah kabulkan doa kita seperti apa yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya lulus. Allah kasih taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan setelah saya lulus saya dapat kerja. Allah kasih taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya ah, Allah tahu, tidak usah ah, Saya kasih kau B. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah tahu, tidak usah kaya. Kalau kau kaya, sombong. Kalau kau kaya, kau tidak datang jamaah. Lebih baik saya kasih kau kesehatan. Dengan sehatmu, kau makin kuat puasa Senin Kamis. Ibu-ibu, ada anak usia 13 tahun minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan? Kenapa Ibu enggak belikan? Apa karena Ibu tidak sayang? Justru sayangnya. Tapi apa kata ibunya, "Nak, saya enggak belikan kamu motor. Saya belikan kau laptop." Ya, dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, dikabulkan tapi ditunda. Tahu Bapak Prabowo? Tahu Ibu? Sejak 2014 ikut pimpreskan minta dijadikan presiden Kapan Allah kabulkan? 2024 Ayo Kemudian yang keempat Allah kabulkan ketika ada masalah Lalu kita berdoa Allah kabulkan nanti di akhirat Bapak ibu saudara-saudara sekalian Pada akhirnya Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya Rasulullah sebagai manusia mulia Pun banyak masalahnya tapi ketika ada masalah istaiinu bis sabri sabar perbaiki salat saya yang selesaikan masalahmu yang ketiga ud'uni astajib lakum minta kepada aku pasti saya kabulkan minta tidak mesti dalam bahasa Arab ini yang saya perlu jelaskan lagi Adik-adik doa tidak menghafal Doa bukan menghafal. Doa curhat. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Setengah matilah dia. Amin. Amin ya Allah. Kata malaikat, apa maksudnya ini cewek? Dia minta jodoh, tahu-taunya doa yang dia baca doa minta hujan. Itu kan Tidak usah enggak enggak mesti bahasa Arab. Bahkan ada deh Nabi ajar boleh berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang kumau, kabulkan. Boleh. Boleh doa begitu. Misalnya, ada-ada sekalian. Ya Allah, kau sudah tahu apa yang kumau, berikanlah ya Allah. Selesai. Yang saya muliakan kedua mempelai keluarga besar yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terhusus adinda saya, Aurel dan Tedo. Yang insya Allah dirahmati Allah Taala, Izinkan saya menyampaikan beberapa petua-petua agama Bukan dari nasihat das atlatif Tapi nasihat agama Saya cerama bukan karena saya yang paling cerdas dan paling alim Serta yang paling sempurna Tapi sayalah kira-kira yang dipercaya Kenapa? Karena saya yang paling banyak follower saya di sini. Yang pertama dindaku Menikah itu tujuannya sakina, mawaddah, warahmah. Itu kata sangat gampang diucapkan tapi tidak gampang dilakukan. Sakina kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bahagia. Tapi tidak semua bahagia disebut sakina. Bahagia sakina ini adalah makna menurut bahasa Arab. Sakina itu bahagia setelah melewati beberapa cobaan. Berarti tidak mungkin ada rumah tangga sakinah tanpa ada cobaannya. Itu dulu yang harus Anda pahami. Adinda berdua tidak mungkin rumah tanggamu bahagia tanpa melewati cobaan-cobaan. Cobaan apa? Satu, cobaan perbedaan. Yang tadinya cuma dua orang tua, sekarang sudah empat orang tua. Yang tadinya orang tuanya Aurel sangat paham sama Aurel tapi jangan harap orang tuanya tedo paham seperti pahamnya ibu bapakmu. Maka terjadi perbedaan. Maka ketika perbedaan ini terjadi pasti akan mengguncang rumah tangga. Karenanya tidak mungkin ada rumah tangga yang bahagia tanpa guncangan perbedaan itu. Kedua, perbedaan dari segi latar budaya. Ada barangkali latar budayanya yang Jawa ada yang latar belakang Jawa saja kan beda Ada Jawa Surabaya, ada Jawa Semarang, ada Jawa Solo Akan berbeda ini Maka percaya setelah menikah ini Perbedaan itu akan mengguncang rumah tangga Yang kedua adalah cobaan ekonomi Tapi percaya dindaku berdua Bukan ekonomi jaminan satu-satunya orang bahagia kalau gara-gara bahagia itu ekonomi Maka tidak ada anak orang kaya yang pisah Tapi kecenderungannya saya lihat Berapa banyak orang miskin bertahan rumah tangganya Sementara orang kaya, populer, pejabat Tidak rahan, tidak tahan rumah tangganya Kenapa? Kaya, populer Kemudian cerdas Jabatan Itu yang membuat biasa pasangan sombong Anak pejabat Anak orang kaya Populer eh, Biasanya potensi sombong Kalau sudah sombong Dia anggap remeh pasangannya Kalau sudah dianggap remeh pasangannya Maka percaya Tidak akan ada rumah tangga yang harmoni Ekonomi jangan cemas Tau cicak Aurel Tedo Apa makanannya cicak Nyamuk Tidak masuk akal tuh Cicak di dinding Nyamuk terbang Bagaimana ketemunya satu terbang satu di dinding, iya toh tapi masih ingat lagu waktu kita kecil Cicak-cicak di dinding diam diam merayap datang seekor nyamuk nyamuk yang datang tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk patah patah cicak kalau dia lompat dikejar nyamuk tapi allah yang ngatur rezeki aurel tidak usah cemas suamimu sudah punya kerja insya allah kau tidak akan sengsara dari segi ekonomi yang membuat rumah tangga sengsara dari ekonomi bukan karena tidak ada rezekinya tapi karena cara hidupnya menghadapi rezeki contoh baru baru ada yang ngutang sama saya ustaz mau ngutang kenapa istriku melahirkan terus untuk susu taling dan apa lagi? untuk popok saya bilang kamu ngutang karena kamu mau pakai popok sama susu Susu kaleng, coba pakai gaya hidup ibu-ibu dulu. Melahirkan beberapa kali, tidak pakai popok. Apa dia pakai? Ibu-ibu masih ingat? Ibu Desi pasti ingat ini. Apa dipakai dulu? Kain. Dibawa kain plastik. Kalau ibu yang cerdas, tiga kali. Yang ibu rajin, empat kali ganti, popo, ganti kainnya itu satu malam. Ibu yang malas, dia biarkan anaknya sampai berenang pagi-pagi. Iya kan? Kalau pakai popok, pagi ganti. Siang ganti. Tengah hari ganti, sore ganti, malam ganti. Berapa kali ganti? Bisa dua ribu satu minggu. Kalau tidak ada duitmu, pasti kau minjam. Apalagi susu. Al Quran mengatakan deh Aurel nanti jangan pakai susu kaleng, pakai susu asi. Itu Quran mewartakan menyusui anakmu dua tahun. Disebut angkanya oleh Allah dua tahun. Kenapa? Asi itu satu praktis, tidak perlu beli sedotan. ...comping, apa orang Makassar bilang comping... ...dak perlu lagi pakai kaleng-kalengnya... ...itu kan lihat ibu-ibu sekarang... ...dot-dot... Eh, ...apa sih itu namanya itu yang ditutup? Dotnya itu berapa? Beli lima... ...belum lagi botol-botolnya... ...belum lagi tempat bawaknya... ...belum lagi tempat susunya... ...itu sudah berapa ratus ribu... ...tapi coba kalau pakai asi, ...praktis tinggal keluarin... ...sak, selesai... ...dak perlu beli kaleng. Eh, ...ada lebih, kasih bapaknya sedikit... Iya kan? Nah, ekonomi Tidak mungkin Allah membiarkan rumah tangga Kelaparan Tapi hamba itulah Yang tidak tahu menyikapi ekonominya Aurel, adindaku yang cantik Kalau suamimu gajinya Cuma 8 juta Supaya kamu bahagia rumah tangga Gaya hidupmu 6 juta Insya Allah masih ada 2 juta sektinya Tapi kalau gaji suamimu 9 juta gaji Gaya hidupmu 15 juta Pasti kau tidak akan pernah bahagia dalam rumah tangga Ya? Yang ketiga perbedaan apa cobaan itu Cobaan dalam kesetiaan Kenapa perempuan sekarang ini pencemburu Karena laki-laki yang tidak setia Perempuan itu dia sanggup menunggu suaminya bertahun-tahun Tidak dikasih nafkah Tapi dia tidak bisa menahan cemburu meskipun satu detik Maka selesai menikah, Tedo jaga perasaan istrimu. Ini saya dari tadi lihat bapaknya si Aurel selalu pegang tisu. Inilah yang disebut air mata keharuan. Coba lihat ibunya, coba lihat istrimu deh cantik betul. Coba lihat giginya lengkap, telinganya original. Masya Allah. Coba kau lihat siapa yang ngurus? ibu bapaknya jangan sampai kamu kecewakan dia dengan mengkhianatinya coba itu waktu kamu nikah tadi itu dengar itu saya terima nikahnya apa yang jadi mahar apa itu tadi 2000 25 US dolar enggak seberapa itu bos eh apalagi seperangkat alat sholat itu juga belum tentu dipakai pasti dikasih yang lebih bagus nanti coba itu maharnya Coba lihat Tapi Aurel dibesarkan dari bapaknya Diberikan pendidikan, disarjanakan Dididik halal haram Lalu kau hianati Dan tadi ketika kau menikah katakan apa Lillahi ta'ala Allah yang kau jadikan jaminan Dan ketika kau hianati anaknya orang Satu kau dosa kepada Allah Dua dosa kepada Aurel Tiga dosa kepada dua orang tuanya Maka jangan pernah berkhianat Kalau dia menyakitimu Bukan dengan mengkhianatinya Kalau dia suka ngomel Dua sebabnya perempuan suka ngomel Satu, jarang kau puji Dua, kata Nabi, perempuan sebab suka ngomel Karena jarang kau kasih hadiah Tidak percaya? Tanya ibu-ibu sekarang Ibu-ibu Senang hadiah enggak? Nah, tuh Paling hadiah paling bagus apa ibu? Uang Biar suami tidak pulang Yang penting ada uang uh? Nah, coba dengar. Itu ibu-ibu itu sudah puluhan tahun berumah tangga. Masih cari uang. Maka sebenarnya kalau kau mau bahagiakan istrimu. Kasih hadiah. Puji. Dan itu hebatnya pujian. Biar dia tahu kita bohongi dia tetap senang. Oh uh, makin cantik kau sayang. Padahal dia tahu bohong. Dia senang juga itu. Yang jadi masalah. Kita jarang memuji. Jarang memberi hadiah. Lalu kita mau menjadi istri Siti Fatima. Istri seperti hadinya. Istri seperti Aisyah, enggak mungkin Maka puji Kasih hadiah, insya Allah dia berhenti memumil Bapak ibu, saudara-saudara sekalian Terutama adinda aku berdua Masalah berikutnya dalam rumah tangga Adalah kesetiaan itu Maka perempuan juga harus membuat suaminya setia Bagaimana suami setia Tidak usah periksa HP-nya Percaya tidak ada gunanya kau periksa HP Makin kau periksa makin cerdas dia Kenapa kau tak ustadz? Saya pelakunya. Bagaimana caranya supaya suami setia hadir di hatinya? Kalau kau sudah hadir di hatinya, insya Allah perempuan manapun yang goda dia akan tidak tergoda. Bagaimana supaya hadir di hatinya? Satu, muliakan orang tuanya. Kami ini laki-laki, kalau kau muliakan orang tua kami, kami lebih muliakan istri. Bagaimana kami mau hormat sama istri Kalau baru duduk pulang dari Kapan datang mak? Baru sayang Kapan pulang? Eh Jangan sampai seperti itu Kalau perlu kamu yang minta supaya datang Kalau laki-laki sudah lihat Ibu bapaknya dimuliakan Maka kau akan dapat cintanya 100 karat Bukan lagi 25 karat Ya Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian Ketika menghadapi masalah ini Resep ini pegang baik-baik Adinda, Tedo dan Aurel Dua kata Allah Ista'inu bisobri wassalat Sabar Perbaiki sholat Apa itu sabar Ustaz? Ada masalah kau ucapkan kata Allah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Tapi jangan di depannya Dek Kalau istrimu ngomel Tedo jangan kau bilang Inna lillahi Oh tambah ngomel dia Gimana caranya? Biarkan aja dia di ngomel Dengar aja Perempuan itu kalau ngomel Jangan kau bantah tak usah kau kasih penjelasan, makin kau kasih penjelasan, makin muncul masalah baru. Lebih baik kau diam. Sudah capek dia ngomel, balik kanan, lalu innalillahi wa innalillahi rajiun. Coba amalkan itu. Atau kalau perlu menyanyi. Kalau saya dek, Tedo kalau istri saya ngomel, saya buka baju, lalu saya peluk, baru saya menyanyi. Bila kami di sisiku oh, Sudah berhenti tuh Masih juga ngomel Makin kukeras pelukannya Lalu saya menyanyi Insablah Wahai manusia Berhenti dia satu ya Sabar Yang kedua Salat eh, Sorry ada satu saya lupa Sabar itu Satu Ucapkan innalillah Yang kedua Tahan marah Tahan marah Tidak ada Kesabaran Kalau sudah marah Maka begitu marah Begitu ngomel tahan marah Yang kedua resep menghadapi masalah Salat ya Maka dinda berdua saling mengingatkan Aurel suami pergi tugas sebagai polisi Telepon Bang saya bangga sudah menjadi istrimu Tapi jangan kecewakan saya dan orang tua saya Sudah waktunya salat bang Ini sudah hampir asar Begitu juga Aurel uh, uh, Tedo Ketika pergi kerja telpon istri de saya malu sama bapak Kalau dia tahu kau tidak sholat Ayo sholat Kalau sholat kau pelihara dalam rumah tanggamu Tuhan apa yang sensarakan rumah tangga yang baik sholatnya Puncak dari semua pengkhianatan pada Allah Adalah melelaikan sholat Mohon maaf sekali-kali Mohon maaf Di tempat acara seperti inilah banyak perempuan tidak sholat Gara-gara make up Apalagi yang pakai jilbab sakaratil maut Waduh Ya, Jangan sampai acara orang tidak berkah gara-gara banyak tamu yang tidak sholat Ibu bapak yang saya muliakan pada akhirnya Kalau kamu berumah tangga, Allah Ta'ala Maka kenanglah selalu kisahnya As'ad Al-Ansyari Dia datang kepada Rasulullah Jabat tangan bersama Rasulullah Lalu Rasulullah merasakan betapa kasar tangannya As'ad Al-Ansari ini. Lalu Nabi bertanya, kenapa kasar begini tanganmu? Kata As'ad Al-Ansari, ya Rasulullah saya buruh kerja saya mengambil batu di gunung. Yang besar-besar aku pecah-pecah lalu aku jual. Maka tanganku kasar. Lalu Nabi mencium tangan beliau itu. Satu-satunya sahabat yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Dialah As'ad Al-Ansari. Dia cium tangannya lalu Nabi bersabda. Tanganmu inilah yang mencari nafkah. Yang kasar, karena kau mencari harta yang halal. Tanganmu inilah yang menghindarimu dari api neraka. Maka dindaku, carikan harta istrimu. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Aurel, ketika kau terima rezeki dari suamimu. Bersyukur kepada Allah. Jangan lihat nilainya. Tapi hargai jeripaya suamimu. Sekecil apapun itu hasilnya. Maka insya Allah... Allah akan berikan keluarga saqina, mawadda, warahmah. Terima kasih. Usiku muannafsi Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> A'udzubillahi mina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala saidina Muhammad wa lahi saidina Muhammad. Allahumma ghafir Lilmu'minina mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al aqiya minhum wal amwat. Inna qasmi'un karibu mujibu da'wat wa kadiyal hajat Allahumma gefirlana Allahumma gefirlana Allahumma gefirlana Waliwalidaina warhamhumakama rabbayana segira Ya Allah saat yang hidayah, Berikanlah hidayah kepada kami semua Ya Allah Terhusus kepada mempelai pengantin baru Ya Allah Tunjukkanlah yang hak adalah hak Dan berikan kesanggupan melaksanakannya Tunjukkan yang batil adalah batil. Dan berikan kesanggupan menghindari dan memeranginya. Ya Allah, Sat yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan tamu-tamu kami, Ya Allah. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan cita-citanya. Bahagiakan keluarganya. Dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fi al-akhirati hasana wa kina'afaba.